Bara en artisbekan, Jawa Timur. Coba, ayo kita lagi. yo, Gayo, raka, siwi, med palapa. Coba coba, kalau kita sebagai pecinta musik dangdut, mana ketertiban kalian? Mana kesopanan kalian? Mana keamanan dari kalian semuanya? Terima kasih, saudaraku Matursuwun, ya Matursuwun. Coba coba, ayo ayo ayo ayo, ya coba lah, coba. Kita tingkatkan kesadaran diri kita masing-masing saudara nunsewung, ya kulopi ambak gendun sewu terima kasih oke oke matur suun untuk yang lain untuk yang lain, tolong jaga diri sendiri masing-masing ya, jaga diri sendiri masing-masing saya minta iya, terima kasih matur suun, bisa menjaga ketertiban masing-masing semuanya dong Bisa menjaga keamanan masing-masing Ini baru penonton dulurku podo tulangan nih ya Matur Suhul Terima kasih Sama dengan Rama Yana Rental Musical Skill Professional Sound System Yang dimiliki oleh Haji Suud Baratacai Surabaya Yang didukung oleh Candi Soteng Di Profesional dari Ngimbang Ramongan Bung Muncul dan kameramen yang di depan juga terima kasih banyak ya oke kita lanjut penambilan dari Gayo Raka